Bersama nada audiogresik Untuk El Amania Kita goyang sama-sama Kita bersenandung bersama-sama Bareng kehadiran dari Niket Ira Adela El Amania t a n g a n n y a mana dulu dong. Terima kasih. Selamat siang semuanya.